Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilqail. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al rasulil amin. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wahtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Maka qala Allahu 'azza wa jalla: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Para pendengar dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga setiap kita senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali pada malam Kamis ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali dalam rangka mentadburi memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada malam hari ini beliau Syaikh Abdurrahman bin Nasr Al Sadi akan menyampaikan pada kita tentang hadis ke 14 dari kitab beliau berjudul Bahjatukul Bilambror Judul yang beliau berikan adalah Al-Hassu' ala syafa'atil hasanah. Kalau diindonesiakan adalah Anjuran untuk memberi kebajikan. Anjuran untuk berbuat kebajikan terhadap orang lain tentunya. Saya kandang-kandang dimanapun anda berada, memahami tentang judul ini adalah suatu hal yang penting, karena sesungguhnya di dalamnya tersimpul akan apa yang menjadi keindahan al-Islam. Kebajikan Al-Islam Di satu sisi bahwa banyak orang yang tidak suka terhadap Islam Karena mereka tidak seimbang ketika menggambarkan Al-Islam Tidak sedikit mereka orang yang memahami dan menggambarkan Al-Islam Dari sisi yang serem Yang membuat kaum muslimin menjadi ketakutan Dan akhirnya seolah bahwa Islam adalah ajaran Yang dia adalah tidak mengenal kasih sayang padahal Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan pada kita memberitakan pada kita kata Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi alam semesta narekan dokter di mana anda berada bahwa bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk daripada kasih sayang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesungguhnya dalam bentuk bahwa Islam adalah ajaran yang seimbang Ajaran yang justru di dalamnya adalah Bukan saja mengajarkan kepada kita Tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah aqidah Masalah ubudiyah Tetapi juga di dalamnya adalah Bagaimana mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang baik Bagaimana ketika seseorang bertaamul Ataupun berkomunikasi Berhubungan dengan orang lain dalam saat itu Maka seperti yang Rasulullah SAW sabdakan Bahawa kata Rasulullah SAW dalam potongan hadis Saya bawakan potongannya adalah Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darukutni Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Imam Ad-Tabroni dari Jabir bin Abdullah Dan hadis ini dihasankan oleh beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani Kata beliau nasi Bahawa sebaik-baik manusia adalah Orang yang paling Menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam kaitan ini bahwa inilah bukti bahawa Islam memberikan dan menampakkan kepada kita sekalian bahawa Islam itu adalah justru suka, gemar bahkan bagian daripada karakteristik Islam itu adalah bahwa kebajikan dan menebar manfaat, menebar maslahat, menebar fa'idah itu adalah yang dianjurkan, yang diajarkan oleh ajaran kita al-Islam Dalam judul ini, kata beliau Al-Hassu ala syafa'atil hasanah Anjuran untuk memberi kebajikan atau berbuat kebajikan Beliau, Syekh Rahman bin Nasir al-Sa'di Membawakan pada kita Biasanya adalah satu hadis Dan kali ini adalah Membawakan satu hadis yang berasal daripada hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Kata beliau Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha atahu sa'ilun aw talibu hajatin bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh seorang yang meminta atau orang yang mempunyai kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan itu lalu dia meminta qala lalu rasul mengatakan isfa'tu jaru Isfa' artinya adalah berilah oleh kalian syafaat. Yang dimaksud dengan as-syafa'ah di sini adalah bukan syafaat seperti yang kita kenal dalam masalah akidah dan itu adalah berkenaan dengan hari akhir. Tetapi yang dimaksud dengan as-syafa'ah di sini adalah memberikan rekomendasi, memberikan kemudahan, membantu kepada orang, kita hanya sekedar memberikan sesuatu, mungkin berupa SMS Mungkin berupa ucapan lisan Atau via telepon Atau mungkin bisa berbentuk rekomendasi tertulis Isfang Berikan orang itu syafaat Karena bisa jadi Orang itu adalah apabila tidak melalui kita Orang tersebut akan mendapatkan kesulitan Karena orang itu tidak dikenal misalnya Nah ketika kita berikan rekomendasi Suatu pengenalan bahwa Orang yang membawa surat ini adalah Fulan bin Fulan, saya mengenal Orangnya baik-baik, dia sekarang butuh pekerjaan Jika Anda butuh pekerjaan, maka orang ini perlu layak untuk dibantu Itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan Ash-Shafa'ah Dan tentu, syafa'ah sini adalah Ash-Shafa'ah Al-Hasanah Seperti yang tertera dalam judul Pemberian rekomendasi, pemberian kata orang adalah Suatu keterangan yang menerangkan bahwa orang ini adalah patut dibantu atau patut e, untuk dipermudah Ataupun pantut untuk dipermudah e, dalam segala apa yang menjadi kebutuhannya Maka itu adalah disebut dengan as-syafa'ah al-hasanah Tentu bukan untuk as-syafa'ah as-sayi'ah Yaitu bahwa agar orang tersebut adalah dapat berbuat jahat Maka diberikan misalnya Rekomendasi tentu itu adalah tidak pada tempatnya Nah kembali rekan-dekta dimanapun anda berada Kalimat as-shafa'ah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Isfa'un berilah oleh kalian as-shafa'ah Tentu siapa? Tentu orang yang membutuhkannya Mungkin orang itu adalah orang yang sedang e, menganggur Mungkin orang itu adalah orang yang miskin Mungkin orang itu adalah orang yang ingin mendapatkan perlindungan Atau apa saja orang yang memang dia perlu kebutuhan Lalu orang ini adalah bisa saja kita tidak bantu dengan materi, tetapi juga kita bisa bantu dengan melalui apa yang kita miliki dari status. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian lakukan itu tu jaru, maka kalian akan diberikan ajar, diberikan pahala. Dan dalam maknanya adalah para ulama mengartikan isfa'u kai tu'jaru. Lakukanlah oleh kalian, berikanlah oleh kalian syafaat agar kalian Diberi ganjaran Diberi kebajikan Diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah tentu Ajaran yang baik dan terpuji Tentu di dalam Al-Islam Al-Imam At-Tibi Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar al-Sekolani dalam Fathul Bari Kata beliau Iza e, al muhtaj hajatahu alayya Fashfa'u lahu ilayya Jika orang yang membutuhkan mengemukakan kebutuhannya terhadapku maka berilah oleh kalian syafaat pada orang tersebut agar dia bisa sampai padaku fa innakum in syafa'tum hasalalakumul ajr jika kalian memberikan syafaat tadi kalian akan mendapatkan kebajikan sawa'an apakah orang tersebut itu adalah qobilat syafa'atukum syafaat kalian itu adalah diterima amla atau tidak. wa yujillahu ala lisan nabiyhi ma syaa dan Allah Swt akan memberikan satu takdir kepada orang tersebut berdasarkan lisan atau apa yang dikatakan oleh nabinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah min mujibati qada'il hajah awaadamihah bahwa bagian daripada tuntutan daripada apakah bisa dipenuhi kebutuhan itu atau tidak. Hai anak, kau dahitahu, aku ulam Apakah aku penuhi atau tidak Fahwa Fahuwa bitakdirillahi ta'ala wa qadu'ihi Kata beliau Bahawa itu adalah tidak lepas daripada ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Maka di dalam hadis ini jelas kepada kita menerangkan bahawa Memberilah kita kepada orang lain Syafaat atau kemudahan atau rekomendasi atau keterangan Tentu jika orang itu membutuhkan dan kita memiliki Kapasitas untuk itu maka berikanlah, karena kita akan dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya kata beliau, Sama-sama mu, Yakdir Allah ada lisan Nabihi mashaa. Dan kemudian Allah akan memberikan ketentuan kepada orang tersebut melalui lisan atau mulut nabinya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gandaki. Hadis ini, dakwah ta, dimanapun anda berada adalah hadis yang sahih. Oleh Al -imam Al diribatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Diribatkan oleh Al-Imam Muslim Diribatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ahmad Dan imam-imam yang lainnya Oleh karena itu tidak perlu ragu Bahawa hadis ini benar-benar menjadi landasan bagi kita Untuk tidak boleh ragu dalam membantu orang Di dalam meringankan apa yang memang mereka butuhkan Nah, e rekan-rekanah dimana pun ada berada Mudah-mudahan kita memahami Apa yang dimaksud dengan hadis yang relatif dan ini betapapun pendeknya katakanlah salam isfa'u tu jaru berilah orang lain syafaat ini saya kalian akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan hadirin Anda berada, kita teruskan kembali kajian hadis kita malam hari ini. Dan sebagaimana biasa setelah kita dengarkan bahwa apa hadis Rasul tersebut bagaimana status hadis tersebut Kemudian apa makna yang terkandung di dalam hadis tersebut Saya ingin berikutnya adalah menyarikan Agar setiap kita tidak lewat kepada kita satu ayat atau satu hadis pun Kecuali kita memahami dan dapat mengkongkritkan Mengimplementasikan daripada hadis yang lewat dan kita pelajari tersebut Adapun hadis yang kita ambil pada malam hari ini Ada karena tadi mana pun ada berada adalah saya ingin ringkaskan menjadi enam perkara. Saya ulangi, tentu adalah hadisnya kata beliau, shallallahu alaihi wasallam, isfa'u tujaru, wajudillahu ala lisan nabihi ma'shaa. Berilah oleh kalian syafaat, yakni rekomendasi atau bantuan ataupun dukungan terhadap saudara kita yang membutuhkan tujaru. Nih kalian akan Diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusan dan ketentuan atau nasib terhadap sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan nabinya. Ada pelajaran penting di dalam hadis ini adalah yang ingin saya mukarkan pertama kali adalah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini adalah menganjurkan kepada kita memberikan suatu dorongan dan motivasi kepada kita agar kita berbuat kebajikan melalui melakukan sesuatu perkara ataupun sebab yang bisa kita lakukan menuju kebajikan tersebut. Misalnya saja adalah bahwa di dalam hadis itu memberikan simbol bahwa kalau seandainya orang itu adalah dengan kita bantu akan menjadi orang yang mendapat pekerjaan Atau akan mendapatkan orang Menjadikan orang yang bermanfaat bagi dirinya Keluarganya dan umatnya Maka Kalau seandainya kita tahu Seperti itu Lalu kita berilah orang tersebut bantuan Mudah-mudahan Orang itu adalah akan bermanfaat Oleh karena itu Berbuat kebajikan Itu adalah harus ada sebabnya Dan Rasul Alaihi Wasallam memberikan kepada kita Sebab-sebab tersebut Nah Rekan-ratari manapun anda berada Dengan melalui hadis ini Terdapat satu pelajaran penting sebagaimana yang saya katakan tadi Bahwa Rasulullah SAW Menganjurkan pada kita Untuk selalu berbuat kebajikan Tetapi bisa jadi Kebajikan itu tidak langsung kita perbuat, Tetapi melalui orang lain Orang lain Berbuat lalu kita mendapatkan Manfaatnya Nah apa saja yang bisa menyebabkan kita Dapat berbuat baik walaupun Orang lain yang melakukannya maka hendaknya jangan bakhil. dan disinilah diantara karakteristik Rasulullah Sallam berapa banyak kebajikan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan itu adalah tentu terpulang kepada beliau begitu pula para sahabatnya oleh karena itu di dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada alal khairi kaajri fa'ilihi bahwa orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat kebajikan, maka dia adalah akan mendapatkan pahala sebesar orang yang dia tunjuki. Mudah-mudahan, ini adalah menjadi pendorong kepada kita agar jangan segan memberikan kebajikan walaupun hanya dengan sebabnya, ataupun dengan antara, ataupun medianya. adapun pelajaran yang kedua, para pendengar, eee... Di mana pun anda berada adalah bahawa Hendaknya kita mengetahui bahawa Islam memutuskan peluang untuk berputus asa Seseorang mempunyai kebutuhan Seseorang mempunyai hajat Tidak boleh dia berputus asa Dia hendaknya berusaha Semampu apa yang dia bisa lakukan Oleh karena itu mungkin Kalau seandainya dia adalah Walaupun dengan meminta bukan dalam artian adalah meminta zatnya, tetapi meminta jahnya, yaitu meminta statusnya, bahwa orang itu punya status, orang itu terpandang, orang itu adalah memungkinkan untuk bisa menyampaikan dirinya kepada orang lain, jangan putus asa. Minta bantuan pada orang itu, dan kemudian orang itu adalah jangan juga bakhil, karena tadi saya sudah tampakkan bahwa dalam poin pertama, Siapa saja di antara kita yang bisa mempunyai kebajikan Maka jangan bakhil Lalu lakukanlah perkara tersebut Oleh karena itu demikian pula orang yang membutuhkannya Jangan putus asa, bekerjalah, berusahalah Mencari upaya dan ikhtiar Walaupun dia adalah sesuatu yang mungkin saja Meminta bantuan kepada orang yang memang mempunyai pengaruh Ataupun dimungkinkan untuk bisa berpengaruh Agar apa yang dia butuhkan dia bisa dapatkan intinya adalah bahwa tidak boleh putus asa Islam melarang putus asa dan putus asa itu adalah dicela bahkan siapa yang berputus asa dialah orang yang zalim layak note semer rahmatillah ilal qamuz zalimun tidak ada yang berputus asa kecuali orang yang zalim oleh karena itu hati-hati tidak boleh berputus asa dan karena itu kita harus berusaha usaha itu adalah mungkin saja melalui Tadi meminta ataupun mohon kepada orang bantuan agar dia disampaikan kepada orang yang mungkin saja bisa membantu dirinya secara langsung rekan rakta dimanapun anda berada. Yang kedua, yang ketiga adalah bahawa dalam hadis ini juga terdapat pelajaran penting sesungguhnya, yaitu bahwa attergib suatu dorongan, suatu motivasi, satu anjuran agar manusia itu berbuat kebajikan. Rasulullah SAW dengan perintah ini isfa'u untuk jaru. Wahai muslimin, wahai umat Muhammad, berilah kepada orang yang membutuhkan syafaat itu syafaat. Bukankah itu adalah anjuran? Itu adalah perintah. Itu adalah anjuran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana siapa saja di antara kita mungkin mempunyai status, apakah mungkin dengan ilmunya, apakah mungkin dengan status sosialnya, apakah mungkin dengan kekayaannya? Ataupun mungkin dengan hubungan baiknya Maka berikan syafaat pada orang itu Orang itu adalah sekarang tidak mempunyainya Orang itu adalah memerlukannya Oleh karena itu maka kita berikan keterangan Bahwa fulan saya mengenalnya Dan fulan adalah orang baik-baik Dan fulan adalah sedang membutuhkan sesuatu Dan saya tahu Anda bisa membantu Dan orang ini layak dibantu Maka hendaknya bisa dibantu mudah-mudahan Setiap kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar isinya itu surat yang bisa kita berikan itu adalah termasuk dalam kategori Ash-Shafa'ah Dan inilah yang dianjurkan oleh al-Islam. Islam Rasul sallallahu wa alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memberikan kepada orang lain ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana tadi saya ada mukadimah, saya katakan bahwa orang yang termasuk baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Para eh, rekan-rekan tadi mana pun Anda berada, itu adalah yang ketiga. Ada perkara yang termasuk juga penting, yaitu bahwa di sini jelas sekali kepada kita bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sangat sayang terhadap umatnya. Rasul ingin agar setiap umatnya mendapatkan kebajikan dengan jalan apapun, tentu jalan yang disyariatkan, jalan yang dibolehkan, jalan yang tidak bertentangan dengan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita resapi, hendaknya kita renungkan, hendaknya kita fahami makna ini. Rasulullah SAW dengan sayangnya berwasiat pada kita. Siapa yang mempunyai jalan kebajikan, berikan pada orang lain, biarkan orang lain mendapatkannya. Dan ini adalah nilai yang sangat luhur, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam 1430 tahun yang lalu rasul mengajarkan berikan oleh kalian syafaat kalian akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa taala kalian akan mendapatkan ganjaran daripada Allah subhanahu wa taala kalau bukan karena sayangnya rasul kepada umatnya maka apa yang dimaksud oleh karena itu yakini adalah bagian dari keindahan Islam ini adalah bagian daripada kasih sayang rasul sallallahu alaihi wasallam pada kita dan ini adalah bagian daripada sifat Rasul itu sendiri. Lakatja akum Rasulumin amfusikum, azizun alaihima anitum, harisun alaihikum, bilmukminina rohfun, rohimun. Kalimat Rahim menunjukkan bahawa sifat Rasul adalah sangat sayang. Dan karena itu ini adalah yang harus kita Potokopi yang harus kita praktekkan Bahwa umatnya harus juga Mempunyai kasih sayang yang tinggi Sebagaimana dimiliki sifat itu Oleh Rasul Muhammad SAW Terpenting adalah Bahwa di dalam hadis ini pun Terdapat penegasan Bahwa Allah itu Adalah yang Mempunyai ketentuan Manusia boleh berusaha Manusia mungkin boleh membantu orang lain Manusia mungkin boleh memperlancar Dan mempermudah apa yang orang lain butuhkan tetapi pada akhirnya adalah bahwa seperti yang rasul katakan wa ala lisanin nabihi ma sha sesuai dengan kehendak Allah maka sesuatu akan menjadi terjadi kalau Allah menghendaki maka akan terjadi dan kalau Allah tidak kehendaki maka tidak mungkin akan terjadi rekan rekan dimanapun anda berada terakhir daripada hadis ini adalah saya ingin sampaikan bahkan ini termasuk penting pada kita sekalian bahwa Orang yang berhak mendapatkan syafaat itu adalah orang yang membutuhkan Dimana orang ini adalah butuh untuk sampai kepada mungkin orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi statusnya Atau mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun mendapatkan bantuan, ataupun mendapatkan perlindungan, ataupun mendapatkan kemudahan apa saja Maka itu adalah bagian daripada yang terkandung secara inti di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini Akan tetapi perlu diingat bahawa Tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat Berhak mendapatkan bantuan Orang yang tidak berhak mendapat bantuan itu Yang paling pokok ada dua Yang pertama adalah orang yang Nampak jelas dari perbuatan dan perilakunya adalah Orang itu berbuat kerusakan Orang itu adalah selalu berbuat kebatilan dan maksiat Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang seperti itu bukan untuk dibantu dalam artian ditolong, tetapi orang itu harus dicegah karena bagian dalam kerangka an-nahyu anil mukar, bahwa orang itu harus dilarang dari kemungkarannya. Dan kalau itu dibantu maka bagian daripada pelanggaran karena wa ta'awanu adal ismi wa la kata Allah swt jangan kalian bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau seandainya orang itu tahu berbuat kemaksiatan Tahu orang itu adalah berbuat dosa, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat menyalahi syariat Allah SWT, maka orang itu adalah tidak perlu dan tidak berhak untuk ditolong, tidak berhak untuk diberi syafaat. Begitu pula adalah orang yang terjelembab dalam pelanggaran syariat, seperti misalnya hudud. Orang itu mencuri. Orang itu misalnya berzina. Atau orang itu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka kita harus ingat yang demikian itu adalah tidak boleh dilakukan Kalau saja nilai ini hidup Maka sesungguhnya damai sentosa akan terjadi Di alam dan di lingkungan kita sekalian Bayangkan Rasulullah SAW memberikan pada kita cerminan Di dalam hadis Dibayatkan oleh Alimamul Bukhari Dibayatkan pula oleh Alimamul Muslim Bahwasannya adalah Quraisy Pada suatu hari sangat menggundahkan mereka Karena ada seorang wanita dari kalangan Mahzumiah Mencuri Lalu mereka ingin lindungi wanita yang mencuri ini Lalu mereka mencari siapa yang bisa Sampai kepada Rasul Agar tidak menghukum Tidak memotong tangan wanita mahzumiyah ini Lalu mereka mencari Lalu menemukanlah Usamah bin Zaid Dan Usamah bin Zaid adalah tentu Dekat sekali statusnya dengan Rasulullah SAW Kekasih Rasulullah SAW Oleh karena itu Maka mengatakan pada Usamah Lalu Usamah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang perkara ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Atas fa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usama, apakah kamu memberikan syafaat? Nah, ini yang sedang kita bahas. Memberikan rekomendasi tentang masalah pelanggaran dalam hududullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkutbah dan mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, innama dolla manqablakum annahum kanu iza saraqus syarif, taruku. Wahai manusia, sesungguhnya, Sesatnya orang-orang sebelum kalian itu adalah mereka dulu jika orang yang mulia berstatus mencuri maka mereka dibiarkan. Wa idzhararokodu aif fihim dan sementara jika orang lemah itu mencuri di tengah-tengah mereka akhwu alaihil had. Kata abliyasmah salam jika orang-orang yang lemah itu mencuri lalu mereka tegakkan had. Kata rasulullah waiyumallah lau anna fatimah bintu muhammadin sarokat. Muhammadun yadaha Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri Maka Muhammad akan memotong tangannya Demikian tegasnya keputusan Rasulullah SAW Dan tidak sama sekali menerima Apa yang disebut dengan KTBLC Ataupun syafaat atau rekomendasi Dalam rangka memperingan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Ke Pak Sahidin dulu ini Ustaz di Purwakarta Bagaimana cara dakwah kepada orang lain supaya kembali pada Islam dari yang termudah sampai tingkat pemahaman yang baik. Ini pertanyaan dari Pak Syahidin di Purwakarta. 8816363. Sudah ada yang ingin bergabung? Kita langsung sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Suryadi Suryadi. Ya. Silakan Suryadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Ustaz. kalau kita kan sudah ingin berbuat baik gitu Ustadz, hmm. tapi terkadang orang yang kita berbuat baik itu kepadanya gitu Ustadz, hmm. tapi dia malah dengki gitu Ustadz. Kita cuma karena berbeda masalah yang prinsip, Ustadz gitu. Hmm -hmm. Dia katakan gitu, kalau kita kan ingin belajar Manhaj Salaf kan udah nggak pakai yang tradisi-tradisi gitu Ustadz. Ya. Yeah. Ya, seperti... Ikut tahlilan kita udah enggak kan gitu, mau lidah, mm -hmm. dan malahan kebaikan kita itu dianggap misi dan visi yang kita bawa. Hmm. Sedangkan saya tidak mau kalau memang itu masalah ibadah yang enggak ada contohnya gitu. Yeah. Karena takut, karena hadis Rasulullah, kalau tidak ada contohnya maka tertolak gitu. Kita. Betul. Yeah. Iya, udah itu aja. Kita. Baik, Terima, terima kasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Suryadi di Sukatani di belakangnya bagian darkany yang ingin berikan pertanyaan di 8816363 kita sapa halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak? Dengan Mulia. Pak Mulia mohon maaf dikecilkan dulu Pak monitornya, Pak. Ya. Halo. Masalah. Ya silakan. Ya iya, silakan masuk. Boset mau nanya. Ya. Masalah hukum membaca Al-Fatihah pada waktu salat. Heeh. Hmm. Perjamaah, apakah wajib pada mm -hmm. untuk makmum, pak enggak itu? Mm. Untuk makmum ya? Iya. Jangan ya. kan, Saya pernah dengar hadisnya, Barang siapa yang tidak membaca fatyah, maka tidak sah. Mm -hmm. Terus ada lagi bacaan makmum, termasuk bacaan imam. Yeah. Mm -hmm. Nah itu yang dipakai yang yang mana yang roja itu? Iya, iya, iya. Baik itu saja ya, Pak. Ya, ya. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi kita sapa Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari siapa Bapak? Saya Edy Bustol Pak Edy Silakan Pak Edy ya, Saya sudah tahu Mengamalkan dari amanat orang tua almarhum hmm. Bahwa Supaya meng mengadakan Hal Hmm. amanat itu di, disampaikan di Sambejar. Saya sangat kaya saya mau naik haji tahun 88. 88. 88. Sekarang udah dua, berapa tuh? 20 tahun ya. ya A -a, pertanyaan saya, apakah scroll ini tidak me menjukus kepada bidah? karena kalau bicara bidah saya paling takut begitu. Ya, Insyaallah nanti tanggal 27 ini berapa hari lagi akan diadakan haul di sini di Jatiwaringin. Ya, Mohon uh, penjelasan dari Bapak. Terima ya. kasih wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk uh, Pak Eddy ya di Jatiwaringin. Ya. Silakan start. Ya. Yang pertama dari tentang pertanyaan Pak Syahidin ya, ya di Purwakarta tentang. Hmm cara dakwah kepada orang lain dari mulai yang termudah sampai yang tersusah ya. Hmm. <coughs> Ini pertanyaannya judul buku nih. Jadi <laughs> eh, termasuk pertanyaan penting dan hmm. sebenarnya adalah di dalamnya berisi beberapa komponen yang panjang. Tetapi eh, Pak Syahidin, saya eh, eh, berterima kasih bahawa Pak Syahidin adalah mempunyai gairah. Gairah bagaimana memperbaiki orang lain Tentu setelah diri kita sendiri Dan itu adalah yang perlu diperbanyak Jika setiap kita mempunyai semangat Untuk bagaimana memperbaiki orang lain Maka itu adalah insyaallah ta'ala Berarti <tuh> perubahan menuju perbaikan di masyarakat kita Akan semakin semarak dan semakin memerbah di mana-mana Sehingga Amar Ma'udna Muka akan semakin hidup Jadi mudah-mudahan seperti Pak Syahidin ini Allah memperbanyak Itu yang pertama Yang kedua adalah e, Tentang cara Maka e, sesungguhnya Kalau kita lihat bahwa Perlu dengan dakwah yang spesifik Maka Pak Syahidin perlu belajar Secara spesifik pula tentang Pembekalan bagaimana Yang harus dimiliki Kompetensi apa yang harus dimiliki Oleh seorang da'i Karena yang akan bisa menjalankan toriku da'wah atau cara berda'wah itu adalah tentu bukan orang biasa, tapi dia harus berpredikat da'i. <tuh> nah oleh karena itu, maka Pak Syahidin eh, setelah tadi mempunyai semangat yang pertama adalah harus mempelajari secara spesifik. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Syahidin itu adalah ingin memperbaiki sekedarnya, maka itu adalah lebih sederhana. Bahwa bisa jadi misalnya orang tersebut didekati Dilakukan ziarah Misalnya kemudian datang ke rumahnya mengobrol bersilaturahmi Kemudian diajak agar datang ke madis ta'lim Kemudian diajak mengaji Atau misalnya dengan diperlihatkan akhlak yang mulia Itu adalah bisa Tapi kalau yang dimaksud adalah dakwah yang spesifik Maka tentu saya tidak bisa bicara di sini Intinya adalah bahwa perlu dipelajari Yang jelas bahwa berdakwah itu adalah perlu pembekalan Dan seorang da'i itu adalah diperlukan dua Di satu sisi dia adalah harus mempunyai cara dan teknik Untuk merubah dan menyeru orang lain kepada jalan Allah itu sendiri Dan tentu ada di dalamnya ada ilmu Kemudian ada metodologi, ada teknis ada media dan seterusnya Ada juga adalah karakter Juga di sisi yang lain adalah dia harus mempunyai Kekuatan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa dia kuat hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia seperti menjajakan barang Tanpa ada kaitan dengan yang di langit Oleh karena itu maka Pak Syahidin adalah perlu Mungkin Pak Syahidin belajar lebih spesifik Dan itu adalah e, semangat yang perlu ditumbuhkan Karena yang dimaksud dengan mudah sampai tersulit adalah ini menunjukkan tentang kelas. Nah, yang termudah maksudnya adalah mungkin adalah hanya memberitahu, hanya memberikan, mengajak, begitu, hanya menganjurkan. Tapi yang termudah sampai mungkin dengan mengajari, mengembangkan, memperkaya, begitu kan? E, dan itu adalah tentu perlu dengan penanganan yang khusus dan tentu harus dilakukan oleh yang lebih spesifik. Jadi demikian jawaban untuk Pak Syahidin ya yang pertama. Dan itu barangkali e, bagi Pak Syahidin kalau ingin lebih apa namanya intens boleh untuk berkomunikasi dengan anak. Kemudian berikutnya adalah e, pertanyaan Pak Suryadi tadi ya tentang ada satu kekhawatiran misalnya tentang bahwa saya khawatir bahwa ada pekerjaan yang Apabila tidak ada dasarnya maka tidak diikuti Tetapi bisa jadi itu adalah menjadi sesuatu yang tidak disukai ya Di, di lingkungan atau di masyarakatnya Nah harus kita sadari ya, Saudara atau al akh Suryadi Atau Pak Suryadi Bahwa kita sebagai orang yang mempunyai risalah Harus menyampaikan amanah ini kepada orang lain Adalah dalam rangka melaksanakan yang diwasiatkanlah Rasul Kata anni Walau Ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat Nah, kalau seandainya kita tahu bahawa itu adalah salah Maka tidak boleh diikuti Kemudian ketika kita adalah menyampaikan Ataupun tidak melakukan Ataupun melakukan sesuatu Yang memang sesuai dengan aturan dan tuntunan syariat Kemudian orang adalah berkomentar pada kita Orang kemudian tidak suka pada kita Bahkan orang mungkin memusuhi kita Maka ketahui Itu adalah memang jalannya para Rasul Tidak ada para Rasul yang berdakwahnya Kemudian di Justru disanjung oleh kaumnya Kemudian dipuji Diangkat martabatnya oleh kaumnya Tidak malah justru mereka itu Adalah dimusuhi dituduh sebagai, dituduh sebagai Pemecah belah Kemudian dituduh sebagai pembawa ajaran baru Kemudian bahkan di Mereka diusir Bahkan mereka disakiti Nah kalau kita Memang benar Sesuai dengan koridor menjalankan din ini Maka jangan takut Memang semua itu adalah memang Sesuatu yang menjadi sunnatullah Bahkan sunnatur rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan kita harus menyadarinya dan setelah menyadari Kita tidak boleh terhenti Dalam melakukan apapun Yang baik menurut syariat Apa yang baik, kerjakan Apa yang tidak baik, tidak ada dalilnya Tunda, tinggalkan dan jangan didekati bahkan beritahu orang lain untuk tidak melakukannya. Demikian untuk Allah Suryadi. Untuk Pak Mulya tadi e, bertanya tentang masalah hukum membaca Al-Fatihah ya di dalam salat bagi makmum, apakah wajib ataukah tidak? Memang betul. Tadi ada e, arti hadis yang dikemukakan bahwa Kata Rasulullah Sallam, la salat aliman lam yakra bivatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab yani surat al-fatihah. Tetapi di sisi yang lain ada mengatakan bahawa temankan lah u imam fakiro atul imam lah u keroh. Ah. Barangsiapa yang mempunyai imam maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia. Hanya saja adalah bahwa e, dalam derajatnya hadis kedua itu adalah tidak sesahih hadis yang pertama. Oleh karena itu seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rahimahullah taala, hendaknya seorang yang salat itu ketika dia berposisi sebagai makmum walaupun tentu apalagi salat jahriyah, dia hendaknya membaca surat Al-Fatihah seusai imam membaca e, Al-Fatihah itu sendiri. Jadi di awal daripada imam membaca awal surat, maka dia adalah membaca dalam dirinya surat Al-Fatihah, karena itu adalah sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Adapun misalnya, orang itu adalah datang ketika imam sudah berada dalam posisi ruku, maka itu adalah dalilnya yang lain. Kata Rasulullah SAW, Mang uh, man adroka arruku ak fakod adroker rokaah. Barangsiapa yang mengetahui si imam dalam keadaan ruku, maka dia sempat ruku bersama imam, maka dia sudah terhitung satu rakat bersama imam. Nah itu adalah dalilnya lain. Oleh karena itu, tetapi apabila kita sempat takbiratul ihram bersama imam, ataupun sempat berdiri bersama imam, maka hendaknya kita membaca al-fatihah setelah imam membaca al-fatihah demikian untuk pak mulia, untuk pak adi ya atau pak edi ada satu hal sebelum saya jawab ya adalah penggunaan kata al-marhum hmm. ya yang benar adalah kita tidak menggunakan al-marhum yang benar adalah kita gunakan kata Rahimahullah Ya rahimahullah. Almarhum itu adalah sudah jazm. Sudah memastikan bahwa orang yang meninggal itu disayangi Allah. Padahal kita belum tahu. Kalau berharap boleh, tetapi kalau kita mengatakan berharap maka tidak dengan mengatakan almarhum, tetapi menggunakan rahimahullah. Misalnya saja kita terhadap para sahabat atau terhadap Rasul itu sendiri. Ketika dikatakan adalah sallu kama uh, sallu alaihi wasallimu taslimah, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Tidak uh, dengan kata yang disebut dengan isim atau almarhum seperti itu. Atau misalnya adalah as-sahabah. Abu Bakar misalnya. Radhiyallahu anhu bukan almardi begitu. Misalnya Al-Imam asy shafii Bukan almarhum tetapi rahimahullah oleh karena itu yang benar sebagaimana juga digunakan dan dilakukan oleh para ulama tidak menggunakan almarhum kepada orang yang meninggal tetapi gunakan rahimahu rahimahu Allah kalau laki-laki kalau perempuan rahimaha Allah demikian untuk Pak Idi e, yang pertama adapun jawaban tentang masalah haul haul itu apa haul itu artinya adalah e, temu tahun Haul artinya tahun Setiap tahun datang berarti itu namanya haul Dan itu adalah maksudnya Melakukan upaya Ataupun namanya adalah e, Seperti walimah atau pesta Atau sebut juga adalah tahlilan Ataupun sejenis itu Dalam rangka memperingati meninggalnya seseorang Nah setiap tahun e, satu kali Setiap tahun satu tahu. Nah para parjaman sekalian Dan rekan daftar dimanapun Anda berada Rasul tidak pernah ada haulannya sampai sekarang Dan memang tidak ada ajarannya Dan tidak ada wasiatnya Para sahabat tidak memahami adanya ajaran itu Para sahabat tidak ada yang dihauli Para sahabat tidak ada yang melaksanakan haul Dan seterusnya Oleh karena itu Maka haul itu tidak ada di dalam ajaran Al-Quran Tidak ada di dalam ajaran sunnah Muhammad Rasulullah Tidak ada di dalam ajaran para sahabat dan tabi'in Rahimahullah, rahimahumullahu jamian. Oleh karena itu, kalau itu adalah tidak ada, maka itu adalah masuk dalam kategori seperti yang disabakkan Rasul: Man amila amalan, laysa alaihi amruna fahuwa rabdun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas ajaranku, maka itu adalah akan tertolak. Dan itu adalah tentu hukumnya adalah bid'ah karena iya kum muhdasa umur fa'inna kullah muhdasa bid'ah sesuatu yang baru tidak diajarkan oleh Rasul itulah baru dan setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka Pak Eddy adalah jawabannya haul itu adalah bid'ah. Oleh karena itu bapak lakukan sesuatu tetapi tidak bermakna bahkan minus bukan saja mubazir, bukan saja tidak jadi ibadah, bukan saja adalah tidak menjadi ibadah tetapi justru itu adalah saya khawatir kalau itu justru ditiru oleh anak dan cucu Pak Edi akan menjadi sunnah sayyi'ah yang menjadi bukan pahala tapi dosa. Jadi demikian untuk Pak Edi di jati waringin Iya baik rekan dakta itulah tadi sudah dijawab ya beberapa pertanyaan dari rekan dakta yang lainnya silakan kami nantikan kembali di 8816363 kita ke sms tulis tuh sambil menunggu di 8816363 Pak Dedi di Purwakarta bagaimana menurut Pak Ustad penjelasan surat ke 30 ini Arum ayat 31 hingga 32 dengan hadis yang diuraikan pada hari Rabu kemarin ya kemudian Pertanyaan berikutnya dari e, SMS kembali di 0815 111 107 107 Pak Triko di Jatikramat e, pada kenyataannya dalam pemerintahan kita yang mayoritas Muslim banyak menyulitkan dan terlalu banyak birokrasi Nesta hmm. itu tanggapannya seperti apa dari Pak Triko di Jatikramat ya, tentang e, birokrasi yang rumit gitu. Mm -hmm. Kemudian satu lagi nih pertanyaan nol SMS Dari rekan di 4888 Sarana dakwah itu bersifat istihadiyah Atau bersifat nih taufikiyah Mau dijelaskan Sarana dakwah e, Iya sarana dakwah itu bersifat istihadiyah Atau bersifat taufikiyah Mau dijelaskan Kemudian mohon berikan prolog Jum'iyah An-Najat Sebagai media penegak bangunan Islam <tuh> Ya. Silahkan ustadz. Tentang pertanyaan Pak Deddy ya di Purwakarta bertanya tentang surat Ar-Rum ayat 31 ya, ya surat Ar-Rum 31 begitu? Eh, ayat 31 dan ya. 32. Eh, di mana di dalam ayat tersebut di pertengahan ayat 31 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wala takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim ayat ini adalah memberikan isyarat pada kita tentang haramnya melakukan perpecahan dalam din ya dan haramnya melakukan suatu apa yang disebut dengan tahazzub berhizb satu sama lain E, kemudian e, berhisbi ya dan menjadikan Islam ini adalah terpecah belah. E, penjelasannya adalah betul bahwa perpecahan adalah justru e, merupakan bagian dari meniru atau tasabuh dengan orang-orang musyrik. Oleh karena itu maka ayat ini merupakan larangan terhadap terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, maka setiap kita adalah harus berusaha untuk bersatu, bukan untuk berpecah. Tetapi, yang dimaksud dengan bersatu itu adalah bersatu di atas kalamullah Al-Quran. Bersatu di atas sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Bersatu di atas pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Muhammad Rasulullah itu sendiri yaitu tentu tidak ada yang lebih memahami Al-Qur'an dan Sunnah daripada para as-sahabah dan setelah mereka adalah para tabi'un dan setelah mereka adalah para tabi'in. -tabi nah, e, di dalam memahami hal ini adalah tentu adalah sesuatu yang harus tidak boleh orang menyalahi pemahaman seperti itu karena jika memahami salah dari itu maka dia akan menjadi sesat. Adapun membuat perpecahan dalam din di sini adalah perpecahan yang satu sama lain adalah membuat ajaran yang baru Harus dibedakan ya Pak Dedi bahwa pecah dengan berbeda itu beda Kalau pecah itu misalnya adalah sunnah dengan syiah Itu pecah namanya Tapi kalau misalnya adalah madhab syafi'i dengan madhab hambali Itu bukan pecah Itu namanya khilafun Nah Kita tidak boleh mengatakan bahawa eh, Imam Syafi'i membuat firqoh. Itu berarti tidak paham. Yang dimaksud adalah apabila membuat perpecahan itu adalah pecah dalam manhaj, pecah dalam akidah, pecah dalam dalil, pecah dalam memahami tentu din ini, maka itu disebut dengan firqoh. Misalnya mengatakan bahawa sahabat kufar. Misalnya mengatakan bahawa Al-Quran bukan dalil. Bahwa akal itu harus dikedepankan Nah itu adalah bisa membuat furqoh Tetapi kalau misalnya adalah bukan itu yang jadi masalah Maka itu tidak termasuk dalam kategori furqoh Dan kata hizbun itu Itu hizbun itu ada juga kita harus tahu Ada hizbullah dan ada hizbu syaitan Kalau hizbullah terpuji Tapi kalau hizbu syaitan tercela. Jadi kita boleh berhizbi Kalau hizbi itu maksudnya hizbullah tapi kalau berhizb itu adalah hizbunnya syaitan, maka itu haram. Oleh karena itu, tidak boleh kita alergi dengan kata hizbun. Hizbun, kalau hizbullah, setiap kita harus bergabung menjadi hizbullah. Tapi kalau hizb syaitan, setiap kita harus lari dari kata hizbu syaitan tersebut. Jadi hendaknya difahami dan mudah-mudahan difahami bahawa ayat ini adalah melarang kita, mengharamkan kita untuk berpecah belah. Dan itu adalah semestinya kaum muslimin tidak boleh berpecah belah. Kaum muslimin hendaknya kalau berselisih tidak boleh menjadi berpecah. Karena kata Rasulullah kata Allah semata Allah, fa intana zatum fi syiin haruduhi illohi warrossul. Maka mengembalikan perkara itu kepada Al Quran dan Sunnah berarti ada titik temunya. Tapi kalau dia adalah furqah tidak mungkin ada titik temu. Ahlu Sunnah dengan Sufi tidak akan pernah ketemu. Halusun awal jemaah dengan jahmiyah tidak akan pernah akan ketemu Itu sudah bermakna firqoh nah, Oleh karena itu ini adalah perlu pendalaman Tetapi intinya adalah mudah-mudahan bisa difahami Beda antara firqoh atau furqoh dengan ikhtilaf Ikhtilaf mungkin terjadi Tetapi furqoh tidak boleh terjadi Kalau terjadi berarti tercelah Ikhtilaf juga adalah kalau terjadi dan itu adalah harus dicari Mana yang lebih kuat yang rojih atau kita harus meninggalkan yang marjuh demikian untuk pak dedi singkatnya ya kemudian untuk yang kedua tadi bertanya tentang masalah eh, apa, susahnya dalam eh, birokrasi ya <tuh -tuh. bahwa eh, dalam beberapa nasi, birokrasi pos-pos birokrasi kita adalah susah <tuh -tuh. lalu bagaimana menyikapinya begitu ya <tuh -tuh. maka eh, tadi siapa yang bertanya adalah Hendaknya kita adalah tetap istiqamah Tidak boleh untuk mengikuti arus ya Bahwa begitu susah lalu kita ikut Juga berada dalam kekeruhan Ketika kita melihat kemungkaran Kita yang dilakukan adalah hendaknya Ingkarul mungkar Dan kalau bisa adalah amr ma'ruf Oleh karena itu sesungguhnya Dalam Islam tidak boleh ada sesuatu yang mempersulit tidak boleh mempersulit, yang ada adalah dipermudah. Sebagaimana Allah Suralam bersabda, kata beliau: Yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Permudah dan jangan dipersulit. Islam mengajarkan adalah untuk dipermudah. Kalau saja misalnya E, birokrasi itu adalah birokrasi pemerintahan atau kan bahkan swasta yang sudah mereka itu digaji dan kemudian prosedur kerjanya adalah begini dan begitu. Ketika orang melakukan satu birokrasi, dia haram untuk menerima pelicin agar dia adalah e, misalnya dipermudah atau mempermudah. Itu adalah dikutuk bahwa kata Rasulullah SAW. La anallahur roshi wal murtasi. Allah mengutuk. Orang yang menyogok dan yang disogok Oleh karena itu uh, tidak boleh kita mempersulit orang Dan tidak boleh mempermudah orang dengan pamrih Agar dia kemudian membayar pada dia sesuatu Dan ini adalah perkara yang tentu sikap kita Satu tidak boleh ikut-ikutan Kedua adalah bagi Mungkin mudah-mudahan ada birokrat di sini yang mendengar Hendaknya tidak boleh ikut-ikutan Tetapi justru praktekkan apa yang menjadi prinsip Rasul tadi, bahwa permudah dan jangan dipersulit. Dan tentu tidak akan datang kepada kita, kecuali orang itu mempunyai keperluan. Oleh karena itu, permudahlah dan jangan dipersulit. Kalau misalnya terjadi, ada unsur kesulitan yang menzolimi, hmm. maka di situ adalah berbeda. Kalau seandainya hak kita akan terambil lebih banyak, ataupun lebih motorot, Maka di situ adalah undang-undang motor Berarti dia boleh melakukan menyogok Jika dikhawatirkan hak dia akan menjadi lebih parah dan lebih motor Terambil Nah itu adalah posisinya adalah posisi darurat Dan darurat itu terbatas pada kadar darurat itu sendiri Demikian Sudah ada lagi di 8816363 kita Sapa Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak? Pak Sekit Silahkan Bapak Assalamualaikum Pak Alhamdulillah selamatah Allah barakatuh. Uh, ini masalah akikah Pak Ustaz ya. Iya. Yeah. Saya pengen tujuannya nah, akikah uh, umur berapa hari gitu Pak Ustaz. Iya. Yeah, yeah. Nah, sesatu itu ya. Uh, terus batasnya sampai berapa hari gitu. Iya. Yeah. Terus yang kedua, kalau potong rambut kalau uh, kita gitu tuh potong aja, terus katanya kan harus di di ini ya, ditimbang gitu Pak Iya mm -hmm. nah, yeah, betul. Nah, itu kita ini uh, diuangkan apa? Diberikan emas aja gitu. Iya. Yeah. Nah, ya itu aja Pak Ustad. Wassalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ukit ya di Jonggol. Di belakangnya sambil tadi belum semua sudah ya yeah. uh, pertanyaan. Kita siapa lagi loh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa bapak? Strategi, Mohon maaf, Pak dikecilkan dulu Pak. Oh iya. Iya, ya. ya, silakan ya, Pak. Waalaikumsalam Amin, yeah, yeah. Uh, Saya mau minta nasihat dan saran uh, yeah. Kebetulan saat ini Ana lagi diamanan uh, Menjadi tokoh masyarakat di lingkungan. Yeah. <coughs> Cuma kadang-kadang memang ada beban Secara psikologis Karena kita mencoba Sebenarnya mau, mau melakukan perubahan Lekar yang lebih baik Khususnya dalam penerapan Quran dan Sunnah Ya Ya yeah, yeah. yeah tetapi kadang-kadang uh, mungkin metodologi dakwahnya mungkin saya belum mampu yeah. dalam memahaminya untuk melakukan figur ini kadang-kadang kalau saya mau praktekin di masyarakat itu kelihatannya berat sekali gitu loh. Yeah. tapi kalau untuk keluarga sendiri sih Insya Allah sudah bisa lakukan. Yeah. Uh, tapi kalau untuk masyarakat untuk melakukan perubahan korban ini kayaknya berat dan yeah. saya tahu itu suatu kelemahan bagi saya ini kira-kira bagaimana saatnya? Yeah. kalau memang kita melihat suatu seperti itu tapi kita tidak mampu gitu untuk melakukan perubahan sedangkan pada saat ini saya lagi diamanakan gitu. Terkadang ada perasaan pengen melepas amanah ini saja gitu supaya ya, bisa lebih fokus di keluarga aja gitu. Yeah. Terima kasih mungkin itu aja. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ukit ya di apa uh, sah Mohon maaf di Tanjung Priuk. Satu lagi kita sapa di 8816363 Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Silakan anda bisa hubungi kami di 8816363 Halo, assalamualaikum dengan siapa ini? Ibnu. Ya. Ibn. Silakan Pak Ibnu. Waalaikumsalam Assalamualaikum Kalau misalnya ajak Begitu seperti seperti apa Ustaz ya? Tolong dijelaskan dari awalnya gimana? Dan itu kan kebanyakan kan masuk sama masjid. Nah, itu dawahnya bagaimana Ustaz? Ya. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ibnu ya. Silakan ya. Ustaz. Uh, kembali ke pertanyaan tadi Yang belum terjawab yeah, ya, SMS ya. Mm -hmm. Yaitu uh, Bertanya tentang apakah Sarana dakwah itu Ijtihadiyah atau Taukifiyah ya. yeah. uh, Dalam bahasa Arab Sarana itu disebut juga Wasilah mm -hmm. Wasilah ya, jamannya adalah Wasail Dan uh, Ijtihadiyah itu maksudnya adalah Masalah uh, berkenaan dengan masalah peradaban artinya adalah juga upaya manusia sesuai dengan budaya manusia e, di mana manusia itu berada kondisi manusia berada dan seterusnya e, tetapi taufiyah taufiyah itu lah artinya baku tidak boleh berubah tidak boleh dia harus konstan gitu harus seperti itu saja nah e, sesungguhnya di dalam dakwah itu adalah dua-duanya bisa berlaku ya. Tauqifiyah itu yang dimaksud adalah eh, Jika berkenaan dengan masalah eh, manhaj Bisa berkenaan dengan masalah di mana katakan saja misalnya masjid Masjid itu adalah sarana dakwah Dan itu adalah sejak zaman Rasulullah SAW Masjid selalu menjadi bagian daripada sarana dakwah tetapi kita ingat bahwa seperti yayasan, kemudian seperti misalnya pesantren, seperti misalnya lembaga-lembaga yang sekarang banyak, termasuk juga adalah organisasi itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah oleh karena itu maka termasuk madrasah, ya. madrasah yang kita kenal misalnya full day school dan seterusnya itu. Itu adalah tidak ada pada zaman Rasul masalah. Oleh karena itu yang seperti itu Adalah masuk dalam kategori Ijtihadiyah Nah tidak boleh ada orang mengatakan bahwa e, Karena pada zaman Rasul Tidak ada yayasan Lalu orang itu Tidak mau menggunakan yayasan Karena Dia adalah wasilah Dan termasuk Bagian daripada peradaban nah, Oleh karena itu maka Yayasan, kemudian ormas atau organisasi, atau lembaga, atau madrasah, atau apa saja instansinya, semua itu adalah apalagi di negara kita yang tentu harus mempunyai badan hukumnya. Semuanya adalah melalui misalnya notaris dan semuanya punya akte, semuanya ada struktur kepengurusannya, ada programnya, ada anggaran dasarnya, dan itu adalah e, tidak ada yang mengatakan bahwa yayasan itu adalah bidah. Kalau ada mengatakan bidah, maka sangat kasihan bahwa dia adalah belum memahami ya. Nah, oleh karena itu, maka wasilah dakwah itu adalah ada yang taufiyah, tapi juga ada yang ijtihadiah. Nah, itu adalah mungkin jawaban ringkasnya. Kemudian tentang eh, tadi ada mungkin dijelaskan sedikit tentang masalah an-najat, maka. Uh, perlu saya sampaikan bahwa An-Najat itu adalah organisasi Organisasi Masa sebagai mana Secara kelembagaan, secara legalitas Adalah seperti misalnya yang sudah besar Sudah lama berada di Indonesia Misalnya hmm. NU, ataupun Muhammadiyah Ataupun Persis, dan seterusnya An-Najat adalah depan akan insya Allah Seperti itu Walaupun kita sudah punya eh, apa, Moto bahwa Berdirinya anajat itu adalah Dalam rangka Menghidupkan as-sunnah dengan as-sunnah Nah oleh karena itu eh, Dia adalah organisasi Tetapi dari misi Dari visi Dari program Dari kegiatan-kegiatan eh, Dari isi ajaran Dan semuanya adalah Kita selalu berpijak kepada Pemahaman yang benar, yaitu Al-Quranul Karim, dan kemudian As-Sunnah yang sahihah Kemudian Faham Salaful Ummah, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'u wa tabi'in Dan tentu para tokoh dan para imam yang mutabat dari kalangan Ahlis Sunnah wal Jamaah Tentang perkara-perkara yang baru, kita selalu berkonsultasi dengan Ahlul Ilmi, dengan Masyaikh yang kemudian mudah-mudahan akan memberikan penjelasan pada kita tentang apa yang harus kita ambil dan sikapi. Nah, eh, program-programnya adalah oh tentu sebagaimana juga universalnya Islam, maka di dalam Anjad adalah ada unsur sosial, ada unsur pendidikan, ada unsur dakwah, ada macam-macam. Oleh karena itu, itu barangkali tentang Seklumit tentang masalah Anjad ya. Jadi Anjad adalah organisasi dan sudah berdiri. Dan sudah mempunyai beberapa cabang ya Di beberapa provinsi Demikian Kemudian tentang pertanyaan Pak Ukit ya, Di Jonggol hmm. Bertanya tentang masalah Akikah Dua perkara yang ditanyakan Yang pertama adalah Umur berapa sebetulnya di Akekahi e, akikah itu Sebagaimana yang ditentukan oleh Rasul Dan dia adalah tertentu Dari sisi waktu Tertentu dari sisi jenis Tentu Dari sisi cara Dan seterusnya Oleh karena itu Ini adalah termasuk Mahdoh Nah kata Rasulullah SAW Kulluhulamin murtahinun bi bi'aqiqotihi Alal jariyati syatun Wa alal hulami syatan Jadi eh, Setiap bayi yang lahir Adalah tergadai Maka dari itu Dia hendaknya disembelih Kalau dia laki-laki Maka disembelihkan Dua ekor domba kalau dia ada yang lahir wanita perempuan maka disembelihkan satu ekor domba. Kapan disembelihkannya adalah kata Rasul yuzbah anhu yaumasabihi disembelih untuknya adalah pada hari ketujuh dan ini adalah yang sahih. Ada yang mengatakan 14, 21 dan seterusnya yang sahih dan kita adalah tadi saya katakan berbeda pendapat. Tetapi kita tetap mencari yang dalil yang kuat. Dalil yang kuat menurut para ulama adalah terpaku pada tujuh. Oleh itu, akikahilah pada hari ketujuh. Ya, Pak Ukit. Oleh itu, kalau lahir misalnya hari Selasa, maka uh, akikahnya adalah hari Senin, begitu. Tergantung dari jamnya, nanti kita uh, lihat. Kemudian yang kedua, tentang masalah menggunduli rambut, ya. Menggundul rambut itu yang benar adalah dengan menggunakan, eh, katakan saja, eh, silat krok ya. Seperti mengerok jenggot kalau orang yang eh, tidak paham. Jadi, eh, dia digunduli kepalanya, dibotak begitu ya. Bukan dipendek. Kalau misalnya diberi jarak hanya setengah senti atau satu senti, itu tidak termasuk menggundul. Sebab di dalam hadisnya adalah, yuzbah eh, anhu yawma sabi'hi wa yuhlaqu wa yusamma. Yaitu digunduli Gunduli itu adalah e, sifatnya seperti tadi Sampai ke kulit kepalanya Artinya adalah sampai bersih begitu Kemudian rambutnya ditimbang Dengan kadar perak Lalu disodakohkan Tentu adalah dengan nilai ya Nilai perak Kemudian e, tentang e, Yusama adalah diberi nama Jadi hari atau hampir dengan hari ketujuh itu adalah Diakekahi tadi domba satu bagi laki-laki e, perempuan dua bagi wanita e, dua bagi laki-laki kemudian dikunduli kepalanya kemudian diberi nama ada pun rambut maka ditimbang dengan e, ukuran perak lalu nilainya disodakokan demikian untuk pak ukit yang dijonggol. tentang e, pertanyaan tadi pak syafrijal ya di Tanjung Priuk hmm. bahwa sedang diamanati untuk menjadi tokoh dalam masyarakat, tetapi bebannya adalah berat dari sisi ingin merubah, tetapi tidak semudah. Memang betul Pak Syafrijal bahwa seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebenarnya seperti Pak Syafrijal juga tokoh masyarakat gitu kan, bahwa beliau sejak muda sudah dipercaya, bahwa beliau sejak muda sudah dijuluki Alamin banyak dipercaya bahkan memimpin beberapa kali pertempuran bukan orang biasa rasulullah saw rasul adalah tokoh rasul adalah orang yang sebelum rasul saja adalah sudah diakui ketokohannya di dalam kalangan masyarakat Quraisy ketika beliau akan melakukan satu perubahan itu adalah tidak mudah merubah ke dalam dengan istrinya Khadijah tentu sudah menjadi backup sudah menjadi pendukung tetapi ketika ingin merubah keluar jangankan orang lain, Abu Thalib sendiri atau paman-paman yang lain yang menentang, sedemikian dahsyat menentangnya. Oleh karena itu, maka nasihat saya adalah jangan lari dari tanggung jawab. Kalau seandainya dapat melakukan sesuatu yang maslahat walaupun sedikit. Karena ada kaidah Pak Safrijal, kata para ulama adalah mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita raih semuanya, tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Artinya adalah apa yang kita bisa lakukan lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan maka ittaqullaha mastata'tum. Oleh karena itu maka menurut ana adalah kalau memungkinkan maka jangan mundur mudah-mudahan ketokohan Pak Syafrizal bisa sedikit demi sedikit membawa membimbing umat ini kepada sesuatu yang lebih baik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang Bahasa Rijal harus mempunyai bekal Bekalnya adalah harus berilmu Bekalnya adalah harus panjang nafasnya Harus sabar Harus ulet Harus tidak boleh putus asa Harus kontinu Dan harus tentu terprogram Punya visi yang jelas Punya misi yang jelas Kemudian kalau memungkinkan Maka dirajut tokoh-tokoh Ataupun eh, apa namanya Teman-teman yang bisa bergabung, berta'awun alal birruwa taqwa Untuk bersama-sama mengusung as-sunnah Mengusung al-haq, mengusung kebenaran Dan tentu adalah kita harus hikmah ya Di dalam berdakwah di dalam mengajari umat, di dalam mengajak umat Karena kita adalah tidak ingin menyesatkan orang Salah-salah kalau kita memberikan cara yang salah Orang bukan malah dekat dengan sunnah, tapi justru benci dengan sunnah itu adalah bisa jadi dosa kita. Berikan kesan yang baik tentang ad-din ini. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW melakukannya. Oleh karena itu, maka saran saya adalah seperti itu. Dan berhikmahlah di dalam berdakwah Sesimpatik mungkin. Kemudian tetap tegas di atas as-sunnah. Karena tentu itu adalah menjadi pijakan bagi kita. Demikian. Iya, baik rekan dakwa. Sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas partisipasi hmm. dan kebersamaan anda, Stad. Ya. Uh, terima kasih. Mudah-mudahan pekan kita bisa kembali lagi. Insyaallah. Iya, dan rekan dakwa bersama saya Fauzi Ahmad dan juga rekan bagus Kuncora mengucapkan segala yang benar datangnya dari Allah subhanahuwataala dan yang salah dari kami yang bertugas. Kita tutup dengan doa kaparat majelis. Subhana ka Allahumma huwabim tika asadualla ilahilantastakfirukawatu bilakees. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.